Pak Zainal selamat siang Halo Pak Zainal s i l a k a n Halo Pak Yedoh Ya Emang guru kita itu masih kualitas Pak g e r e n d a h lah Lulusannya aja lulusannya Begitu lulusannya pun gak siap Soalnya guru itu Lulusan sertifikasi itu cuma Kala kawan cuma ngejar uang y Bukan ngejar t a n g g u n g jawabnya バ、nah, ーガーの名前は、バーガーの名前は、バーガーの名前 l バーガーの名前は、バーガーの名前は、バーガーの名前は、バーガーの名前は、バーガーの名前は、バーガーの名前は、バーガーの名前は、バーガーの名前は、バーガーの名前 u バーガーの名前は、バーガーの名前は、バーガーの名前は、バーガーの名前は、バーガーのお前は、バーガーの名前は、バーガーガーの名前は、バーガーガーの名前は、バーガーガーの名前は、バーガーガーガーの名前は、バーガーガーガーガーガーガーガーガーガーガー Atau dari pertama mereka jadi guru pun begitu ya Jadi kan mereka juga pikirannya sudah diracun sedemikian rupa Sehingga jadi memang mentalnya itu jadi mau gak mau d i a Jadi bukan konsentrasi untuk mengajar juga ya Karena dari pertama masuk guru pun sudah dimintain uang ya、uh, Sudah dimintain uang sudah di、uh, mesti n y o g o k sana n y o g o k sini gitu ya Jadi mereka ini harus mengembalikan juga uang-uang yang telah mereka keluarkan Untuk mendapatkan sertifikasi ini kuat jumlahnya besar ini untuk mendapatkan satu sertifikasi, jadi mana mungkin mereka ada konsentrasi untuk m e n i t i k muridnya, ya kan? gitu aja lah. terima kasih. terima kasih Pak Gilbert. Pak t a m y selamat siang silakan. Selamat siang. Kalau menurut saya cabut sertifikasinya aja, kalau cabut masa dibantu g kritik doang, langsung dicabut aja panis. orang udah g a j i n y a D, masa tanggapan-nya nggak ada. gitu, m a kasih. Terima kasih kembali. Pak m u l y a selamat siang, Pak. Selamat siang. s i l a k a n Ya, ini kan sebenarnya masalah persoalan mentalitas ya. Memang tidak mudah m e m a e r u b a h suatu mental dari c a r a apa namanya, a b i bangsa ini. Kalau memang secara mental mereka sudah t e r j a selama ini diberikan, mungkin j a j i yang kurang. Sehingga mereka akan cuma n memberikan suatu... Mm hmm. well, time, Alright, Hello, パーティーセントが最適なのに、ウジチョーパーセージがパーティーセンねが最適なのに、 itu kenaikan kebutuhan hari-hari itu berat apalagi guru yang di daerah makanya sebetulnya、e, tidak wajar yang seorang presiden itu mengkritisi ya mestinya presiden itu membina menterinya s aja untuk bertindak bukan presidennya sendiri langsung yang mengkritisi terima kasih dari saya selamat malam pak s u a m u d iya selamat malam bu iya komentar anda silahkan b ya itu secara terhubung 私はかか、テンポアリ、マミレス、イランがマシュレーションで、アティアン、シュ マレカティモミシュタントブトウアニャとアパギトウエディーパムリノエマスワルアジャアジャバジャタタワサランサブラカポリシュタバジョマリエマガセパクリスファブラリカパフォニーマママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママ Yang melakukan proses sertifikasi ke guru itu, yaitu d i k n a s itu Iya, di sana、uh, harus dilihat Mungkin yang salahnya adalah program pelatihannya untuk sertifikasi Atau materinya, atau instrukturnya orang yang melatih Atau ya mungkin ada korupsi juga Ya, tahun、hmm. ini aja itu 70 triliun Karena n i luar biasa untuk mensertifikasi 1 juta guru Nah, kalau ini cuma dipakai memang ajang untuk ya Yang penting proyek ini ada-ada duit dan m a s a bodoh lah 私は SBA のサイトを見てください。さ 新幹線のインデックスイントは2つのインデックスポイントです。 パパンジー ya m a k a n y r u s saya ini kembali pada posisi guru、uh, ya jadi kita harus mengusahakan posisi guru ini benar-benar、uh, suatu posisi yang p e s t i s di mata masyarakat ini baik dalam kecakapan maupun、uh, secara posisi sosialnya karena kenapa dengan keadaan sekarang, mungkin orang-orang yang masuk ini, orang-orang yang terpaksa jadi b u r u Itu, ya mungkin tidak semuanya tapi saya yakin ya, banyak juga yang terpaksa ya mungkin orang-orang seperti itu susah, jadi walaupun k e s e j a h t e r a a n ini saya kan ya karena hatinya tidak di tanah maka performanya t e t a p buruk demikian, terima kasih